Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuah dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 2 Mei 2023 bersama saya Ardian Syah Kita awali berita pagi ini dari Nagantaraya bersama laporan Rizwan. Sudah dulu Polres Nagan Raya mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian sawit milik PT Sovindo Perkebunan Senagan. Hingga kemarin pria H yang merupakan warga Nagan masih diamankan di Polres guna proses lebih lanjut. Kapolres Nagan Raya AKB Pistiawan Eko Prastia SIKSH melalui Kasatera Skrim AKB Mahfud SHMM menyebut, pihaknya telah menahan pria H warga gampung langkat kuala pesisir Nagan Raya karena melakukan pencurian sawit milik Sovindo. Dikatakannya penangkapan penahanan berdasarkan laporan Fahrizal Asisten Abdeling PT Sovindo Menurut AKP Mahfud kejadian pencurian dilakukan tersangka pukul 18.00 pada tanggal 27 April 2023 Setelah melihat hal tersebut kedua saksi melaporkan ke asisten perkebunan sehingga pihaknya melakukan pengintaian Serta melihat dua orang melangsir buah sawit tersebut Kasatera Skrim Polres Nagan Raya juga mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan penyidikan, lebih lanjut guna pelaku tersebut dapat ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. <SILENCIO> Sudah dilun puluhan personil Polri TNI di Pidijaya berjebaku memadamkan kobaran api yang menterah rumah milik Samsuar Yunus 50 tahun warga Luk Sanding, Kecamatan Merah II kemarin. Beruntung dalam upaya ini api berhasil dipadamkan sehingga tidak menjilat dua rumah warga lainnya yang berdekatan. Hanya saja jelas Kapol Respiri Jaya, AKBP Dodon Priambodo SHSI KMSI melalui Kasihumas Ibda Mustafa SH bersama Kapolsek merah 2 Ibda Indra Kusuma SH dalam tempo waktu 15 menit segenap isi rumah Samsuar Ludes Dimangsa Sijago Merah. Disebutkan dari berbagai keterangan yang berhasil dikumpulkan di lokasi peristiwa miris menimpa rumah panggung berukuran 4x5 meter berkonstruksi kayu bersumber dari arus pendek listrik. Sehingga dalam tempo singkat, api dengan mudah melumat seluruh bangunan rumah. Hasil pendataan sementara, satu unit kendaraan roda 2 bersama kambing turut terbakar. Sehingga keseluruhan nilai kerugian yang diderita Samsuari Yunus mencapai Rp 50 juta rupiah. Ibda Mustafa menambahkan dalam kondisi musim kemarau dengan suhu rata-rata 32 hingga 34 derajat saat ini dihimbau agar masyarakat senantiasa waspada. Sederlun kebakaran lahan seluas 1,5 hektar terjadi di perbukitan kawasan Cotgiri, Kandang, Kecamatan Muara 1, Loks dan Danru pemadam kebakaran Loks Ridwan Saputra mengatakan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pihaknya mendapat informasi kebakaran di kawasan Cotgiri, Kandang, Kecamatan Muara 2, Loks sehingga dua unit damkar dan petugas dikerahkan. Proses pemadaman yang melibatkan TNI Polri sejumlah relawan erpa dan rapi pun berlangsung satu jam. Satu jam kemudian api berhasil dipadamkan, sementara luas lahan yang terbakar satu setengah hektare. Ditambahkan riduan kondisi cuaca di Lok Sumawe dalam beberapa pekan terakhir terik sehingga dari pagi hingga jelang sore. Karena itu pihaknya berharap masyarakat berhati-hati dan tidak pernah membakar lahan. Zarlun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Biofisika kelas 1 Sultan Iskandar Muda Belang Bintang mencatat dalam beberapa hari sejumlah wilayah di Aceh berpotensi hujan teras. Forestcaster Ondati BMKG Sim Sitia Juang Gadirta kemarin mengatakan khusus wilayah barat selatan Aceh berpotensi hujan sedang hingga deras. Ia mengatakan dalam beberapa hari ke depan terjadi peningkatan curah hujan. Terutama hari ini akan terjadi curah hujan merata di wilayah barat selatan Aceh selain utara juga berpotensi hujan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang diperkirakan masih belum terjadi hujan. Tingginya curah hujan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan juga berpotensi banjir. Sehingga untuk wilayah selatan, Abdia dan Nagan Raya masuk kategori siaga banjir. Sementara daerah lain kategori waspada untuk penyeberangan kapal sendiri saat ini gelombang laut masih dalam keadaan normal. Darulun pemerintah Aceh melalui badan penghubung di Jakarta bersama dengan dinas sosial Aceh melakukan pemulangan 26 warga Aceh yang terdampak konflik di Sudan. Mereka dipulangkan dari Jakarta setelah sebelumnya menginap di Mes Aceh dan Asrama Haji Pondok Gedi. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Akar Arafat SSTPMSI mengatakan pengulangan tersebut difasilitasi sepenuhnya pemerintah Aceh sesuai perintah Ahmad Marzuki, pejabat gubernur Aceh, hingga tiba di kabupaten kota tempat mereka berasal. Disebutkan total 26 orang terdata akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten kemarin. Adapun 26 data tersebut dalam kloter pertama masih ada 2 orang lagi yang akan tiba di Indonesia dengan total keseluruhan masyarakat Aceh sekitar 57 orang. Ditambahkan nanti setelah dijemput dari asrama haji Pondok Gede, pihaknya akan membawa mereka ke mess Aceh untuk kembali didata dan dipulangkan ke Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah dilun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Ghandi Nenawea mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melangsungkan pertemuan dengan pemerintah pasca aksi Mayday 2023. yang menyebutkan pihaknya mendapatkan kabar bahwa nanti akan ada pertemuan dengan pemerintah setelah Mayday. Pihaknya menantikan keseriusan pemerintah, demikian dikatakan Andi Ghandi saat ditemui di sekitar patung kuda Jakarta Pusat. Andi Gani mengungkapkan jika pemerintah tidak serius merespon tuntutan buruh, maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran. Tentunya untuk mogok kerja, pihaknya telah pernah melakukan tahun 2012. Pihaknya melakukan selama 2 hingga 3 hari. Mogok kerja itu efektif yang mana kenaikan upah sampai 40 Dalam aksi kemarin, buruh meminta agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dikatakan Andi Gani pada perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2023 pihaknya juga menyebut perdagangan manusia yang sangat meraja lela. Tuntutan lainnya perihal perdagangan orang yang merajalela serta menangkap oknum, oknum dan memenjarakan mereka, serta ungkap semua sindikatnya. Menurut Andi Gani bahwa setiap tahun ratusan anak tinggal nama saat kembali ke Indonesia. Karena setiap tahun ratusan anak Indonesia dikirim ke Indonesia dalam keadaan meninggal, kemudian juga menolak. Upah murah. Dari Lung Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andi Rahmanito mengatakan hingga Senin 1 Mei hari ini tercatat 930 warga negara Indonesia telah dievakuasi keluar dari Sudan. Sebanyak 823 orang diantaranya telah berada di tanah air. Hal tersebut disampaikan usai menyambut 75 WNI yang dievakuasi dari Sudan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Total 75 WNI berasal dari Sudan dengan demikian total yang dipulangkan adalah 823 orang melalui 3 tahap kepulangan. Yang menyebut masih ada lebih kurang 107 orang dari total 900 warga Indonesia yang dikeluarkan. Andi mengatakan KBRI Kartum masih menerima laporan ada 6 hingga 7 WNI yang belum terdaftar pada waktu proses evakuasi. Ditambahkan serangan Dubes berada di Kartum sedang menyiapkan upaya agar mereka bisa segera dikeluarkan dari Sudan secepatnya. Andi mengatakan selain WNI yang dipulangkan melalui port dan menuju Jeddah, ada beberapa UNI yang dievakuasi melalui perbatasan Sudan dengan Mesir. Nantinya Kedutaan Besar Indonesia di Kairo yang akan melakukan upaya pemulangan dari Cairo menuju Jakarta pada kesempatan pertama. Dari Newsroom Serambi Tanjung Purma. demikian informasi pagi edisi Selasa 2 Mei 2023. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambi.fm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at serambi.fm.